Ada pertanyaan apa nasihat antum kepada ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di Al-Madinah Gerenceng Karena masih banyak ikhwan yang masih menyekolahkan anaknya di sana Nasihat anak Nasihat anak Sebagai bentuk pertanggungjawaban. karena anak termasuk pendiri. Yayasan Al-Madinah. Jadi tahu luar dalamnya. Nasihat anak. Tarik anak-anak antum. Dari. Sekolah Al-Madinah. insyaallah Ustaz Muhtar dulu disumbangkan sudah menjelaskan. Fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Masukan ke pondok-pondok salafiyin ya. Kalau ingin mendapatkan keberkahan di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. saya mohon minta sarannya supaya kita tidak terkena subhat muazanah bagaimana cara kita mendeteksi orang-orang di sekitar kita yang terkena subhat tersebut ya kita lihat dari ucapannya dari perbuatannya yang pada prinsipnya mereka menginginkan ya, bukan semata-mata jarahnya saja bukan semata-mata celaan. Yang disampaikan Tapi sebutkan juga kebaikan-kebaikannya Nah ini sudah mulai Sudah mulai ini Terkena subhat muazzana Maka kalau ada ikhwah yang seperti itu Dinasehati Barangkali dia khilaf, Dia lupa Atau mungkin juga belum Tahu Dinasehati Kemudian ikhwar tersebut jangan juga bergaul ya. Dengan mereka-mereka yang Dari kalangan ya. Hizbi ya. Untuk tidak Bergaul dengan mereka Salafi sekarang ada di daerah mana saja Ustad di Indonesia Ada dari Sabang sampai Merauke Walhamdulillah Bahkan sudah masuk ke negeri Jiran Singapura, Malaysia Walhamdulillah Ini sebuah merupakan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ke daerah Meroké daerah Boven Digul tempat tahanan PKI dulu, ya tahanan PKI kelas A tipe A Boven Digul ada Salafi di sana, wahlamulillah. Jadi ya. di seluruh Indonesia banyak saudara-saudara kita. Semanhat, seakidah, sehingga kalau mau ziarah, bisa untuk ziarah. Bagaimana mengetahui keadaan saudara-saudara kita? Banyak saudara-saudara kita yang daerahnya belum ada ustadznya di sana. Kalau ta'lim harus menempuh perjalanan. yang sedemikian jauh 8 jam, 12 jam naik sepeda motor ya. kalau masih di disini sejam 2 jam masih belum ada apa-apanya ya. dibandingkan saudara-saudara kita di misalnya di mana Sulawesi Tengah ya. dari toli-toli ke Palu ya. naik sepeda motor ya. malam lagi Ini di sini pelajaran bagi kita untuk mensyukuri bahwasannya kita banyak asatid, kita ada asatid. Syukuri. Apa bentuk mensyukurinya? Memaksimalkan ta'lim-ta'lim -ta kita, belajar kita, kita maksimalkan. Jangan sampai kita kemudian melalaikan ya betul-betul ya. ya. dirawat dijaga ustadnya ya ustad itu kan termasuk ya. yang sangat ya. kita perlukan kita bisa kita ambil ilmunya ya. kalau ustadnya sakit terus nggak taklim bisa kering hati kita tidak tersirami oleh ilmu makanya benar-benar harus dijaga ya oh, tampak banyak ini ya. untuk anak yang masih belajar salafi anak mohon saran dari Ustadz hal-hal apa saja yang harus saya pelajari pelajari masalah Tauhid pelajari ya. masalah Aqidah pelajari ya. ya. tentang hal-hal ya. yang terkait dengan Sunnah pengamalan Sunnah ya. Rasulullah SAW pelajari ya nah konsultasikan dengan Ustadz yang ada di daerah masing-masing Ustadz saya ingin belajar apa bahasa Arab sudah masih ada waktu ya sampaikan keinginan-keinginan tersebut pelajari akhlak karena itu penting apa yang sudah kita dapatkan pelajaran akhlak amalkan Ya. Jangan sampai orang menilai, oh yang ngaji di sana itu seperti itu toh. Artinya memiliki akhlak yang tidak baik. Jangan tunjukkan seorang salafi itu memiliki akhlak yang mulia. Apakah boleh saya memanfaatkan kesempatan pada saat penyembelihan kurban membagikan dan memakai kaos bermerek barang terlarang? Eh jangan. Ya. Misalnya kaos brandy whiskey, waya jangan Khamer kok dipampangkan. Salafi kok itunya khamer. Nauzubillah. Jangan yang seperti itu, diperhatikan ya. Juga misalnya Jaket kan ya. Terutama yang haji itu kan Suka dibagi jaket Karena store uang haji itu ke bank Terus diberi jaket kan nah, Terus ada mereknya tau Apa itu Nah misalnya Jangan Jangan secara langsung atau tidak langsung Kita mempromosikan ya sudah tidak dibayar promosi gratis lagi ya malah kita dapat dosa ya. waliyuddin bilah ya. jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu ya. Apakah orang-orang yang sekarang bersikap katanya netral akan juga bergabung di barisan hizbiin? Tidak ada kata netral. Yang ada ikut al-haq atau ikut al-batil. Kok netral di mana? PNS, pokoknya netral saja. Tidak ada yang seperti ini Mengikuti Al-Haq Atau mengikuti Al-Babir Hanya ada dua Hizbullah atau Syaitan. Cuma dua pilihannya ya. Ya. Paham? Ya. Salafi atau bukan? Salafi itu saja. Ini banyak pertanyaannya, dijawab di, sama asal tidak di sini aja ini. Kelihatannya. Perlu Kearifan lokal istilahnya Hampir sama pertanyaannya Mungkin itu saja dulu, hampir sama masalah muwazanah, subhat muwazanah, ya sama. Tapi mungkin sampai di sini dulu, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, saya mohon maaf, karena tadi saya dibatasnya sampai jam 8, ini sudah lebih setengah jam. Allahu a'lam bishab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanallahummaufihamdik. Bishadualla ilaha illa anta astagfiruka wa taubukeilee. Wassalamu'ala nabiina Muhammad walhamdulillahi alamin.